Halo hai teman-teman, apa kabar? Hayo, kita sudah sampai ke curhat yang kedua nih Nah kali ini, di minggu yang kedua ini, langsung aja Kita akan membahas beberapa permasalahan dari banyak teman-teman kita sahabat pagar kehidupan Yang ternyata Masalahnya pun bisa jadi sama loh seperti kamu yang mendengarkan video saya ini Kita langsung aja ya Posisikan diri kamu dengan posisi yang relax Sambil mengerjakan sesuatu hal Tapi tetap fokus Karena siapa tahu inspirasi ini bisa merubah hidup kamu sendiri Oke langsung aja kita bacakan email pertama yuk Email dari sahabat pagar kehidupan Email ini keren banget nih, email ini bisa dibilang termasuk email yang paling keren yang pernah saya baca Dari seseorang yang bernama Bonsu Keren Dia berkata begini, mas bro terima kasih banget ya saya sudah bersyukur sekali dan berterima kasih sekali Karena karya Aryan Surya bisa merubah hidup saya menjadi lebih baik Oke okay, sama-sama saya dengan mendengarkan suara dan video pagar kehidupan saya merasa tercerahkan dan mulai bisa mengerti apa sih arti kehidupan saya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik Saya berharap sekali mas bro supaya pendengar pagar kehidupan pun bisa mendapatkan keuntungan yang sama seperti saya ketika menonton video pagar kehidupan, amin Pertanyaan saya cuma satu mas bro, apa tuh pertanyaannya? Apa sih dasar dan inti dari seluruh pagar kehidupan? Cie, keren kan? Pertanyaannya simple, padat, jelas, tapi maknanya dalam. Apa dasar dan inti dari seluruh pagar kehidupan? Teman-teman, kamu pernah gak sih kalau lagi menikmati video saya di pagar kehidupan gitu ya? Pernah gak dalam hati terbersit sebuah pertanyaan, kira-kira nih pagar kehidupan maunya apa sih? Apa sih dasarnya si Aryan Suryani membuat pagar kehidupan yang bisa menolong gue tapi kok kayaknya dia seolah-olah tahu gitu masalah gue apa Problem gue apa kok dia tahu terus ya apa sih intinya pagar kehidupan ini? Pernah kau bertanya seperti itu? Nah kalau pernah saya akan menjawabnya khusus buat Bensu dan juga buat kamu semua ya jadi gini loh teman-teman, saya dari dulu percaya dan percaya banget Bahwa masalah orang itu itu sebenarnya berawal cuma dari pikirannya doang Kamu pernah bertanya bahwa kenapa sih kok ada teman gue yang hidupnya beruntung banget Dan kenapa juga gue mungkin sering sekali mengalami kesialan-kesialan yang teman-teman gue tuh belum tentu menghadapinya gitu loh Apa yang membuat gue jadi sial dan mereka beruntung Nah saya juga dulu sama seperti kamu, punya pikiran seperti itu Sampai akhirnya saya mengerti berdasarkan pengalaman saya Orang itu seringkali mengundang kesialan untuk datang dalam hidupnya sendiri Sekali lagi ya Orang itu seringkali mengundang kesialan untuk datang kepada hidupnya sendiri Nah kok bisa mas bro mengundang maksudnya gimana? cara berpikir orang yang mohon maaf sial terus dengan cara berpikir orang yang beruntung terus itu pasti beda. Ingat ya, cara berpikirnya berbeda. Nah, dari situ saya akhirnya berpendapat bahwa kalau memang setiap orang itu hanya bisa berubah kalau pola pikirnya berubah. Berarti sebenarnya cara merubah hidup itu sederhana banget tuh. Ya udah, akhirnya saya praktekin dulu tuh Satu persatu merubah pola hidup mulai dari yang paling dasar Level 1, level 2, level 3 dan percaya atau enggak Dari saya merubah pola hidup aja, nasib saya berubah Nah akhirnya dari situ saya senang teman-teman Saya senang saya bisa merubah hidup, dari situ akhirnya saya terinspirasi Kalau memang benar ini bisa merubah hidup saya Kenapa saya nggak pakai ini untuk merubah hidup banyak orang? Dari situ akhirnya terbesitlah ide membuat pagar kehidupan Semboyan pagar kehidupan apa? Ayo, semboyan pagar kehidupan apa? Apa semboyannya? Mengawali hidup dengan pikiran yang benar Jadi pikiran kamu itulah awal dari kehidupan kamu Dan di sini, saya di pagar kehidupan Tugas saya adalah merubah cara berpikir kamu itu Supaya menjadi pikiran yang mengundang keberuntungan Nah, bagi kamu yang udah praktek nih, kamu ngerasa gak sih bahwa memang betul apa kata saya, hanya dengan merubah pola pikir aja ya, hidup kamu bisa berubah menjadi lebih beruntung. Bener kan? Berarti, bener dong apa yang saya bilang bahwa hanya dengan merubah pola pikir, hidup kamu bisa berubah. Itu dia jawabannya ya. Nah, email berikutnya ini adalah email yang bisa dibilang hampir mewakili semua topik email percintaan ya. Kamu percaya gak teman-teman bahwa saya itu sebenarnya sering banget menerima curhatan Yang mengenai topik percintaan pada bagian komentar di video saya youtube loh ya Nah termasuk di email yang akan saya bacakan kali ini Email ini ditulis oleh seseorang sahabat pagar kehidupan Yang namanya tidak mau disebutkan ya Namanya tidak mau disebutkan Dia bilang begini Alhamdulillah akhirnya direspon Sekali lagi nih mas bro saya ingin berbicara mengenai topik persoalan cinta Maaf sebelumnya, karena memang sebelumnya di email-email yang lalu selalu banyak sekali topik masalah percintaan. Kali ini saya ingin curhat mengenai masalah percintaan saya. Saya punya pasangan, hubunganku berjalan 4 tahun. Dulu, kami sempat mau nikah nih. Tapi ada sedikit kendala, 2 tahun belakangan hubungan kami tidak direstui oleh pihak laki-laki karena faktor dengar kabar simpang siur bahwa saya tuh memiliki masa lalu yang jelek. Oh, oke. Okay. Singkat cerita, saya jalani hubungan diam-diam alias backstreet dengan cowok saya. Saya menjalininya selama setahun kemarin dan bodohnya lagi, ternyata saya terima pasangan saya yang mengambil keputusan untuk nikah siri. Nah, nikah siri bagi yang belum tahu intinya nikah siri itu sah secara agama tapi belum sah secara negara ya Ijab kabul doang lah ibarat kata gitu ya tapi belum disahkan secara hukum negara Jadi intinya si sahabat pagar kehidupan kita ini dia backstreet kemudian dalam waktu setahun kemudian Mau menerima lamaran dari cowoknya untuk nikah siri Dan dia pun berkata begini Setelah saya nikah siri mas bro, saya dan dia pun hidup layaknya suami istri Nah akhirnya saya menunggu mas bro selama 3 bulan Saya menunggu 3 bulan supaya hubungan saya bukan hanya disahkan secara agama Tapi juga disahkan secara negara Catatan sedikit ya mas Pacarku ini, pacar dulu ya Pacarku ini seorang tim sukses kandidat bupati di suatu daerah Jadi alasannya tuh kemarin-kemarin kita gak nikah disahkan secara agama Adalah nunggu sampai selesai kampanye naik atau menang Baru kami akan sah semuanya secara hukum negara Akan sahkan semuanya secara hukum negara Katanya gitu ya udah mas bro, intinya saya pun menunggu Saya percaya Dan saya sudah menunggu selama 4 tahun Ingat teman-teman, menunggu 4 tahun, berarti dari piala dunia satu ke piala dunia lain tuh ya, kalau yang suka bola ya, ya <guluh> kan? 4 tahun ya. Saya nunggu selama 4 tahun. Nah singkat cerita, calon bupati yang diusung oleh pacar saya ini akhirnya mengalami kemenangan. Dan akhirnya pula pacar saya pun menerima kepuasan karena berhasil memenangkan calon bupati yang diusungnya selama kampanye. Mas, saya 4 tahun loh nemenin dia Susahnya sama-sama, nangisnya sama-sama, gak ada makanan aja saya temenin Nah 2 minggu yang lalu nih mas bro, saya dengar kabar dia tiba-tiba udah tunangan dengan wanita lain Dia pergi ngelamar perempuan lain dan bulan di depan dia akan melangsungkan pernikahan Saya udah beranikan diri untuk bicara sama orang tua suami saya Walaupun baru nikah siri, tapi yang ada saya hanya dimaki sama orang tua suami saya, saya pun udah bicara sama calon perempuannya, dan yang ada pun saya disuruh ninggalin suami yang sudah saya nikahi secara siri. Sekarang mas bro, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Waduh! <laughs> Jadi bahasa gampangnya gini teman-teman Kalau kamu tadi kurang nyimak Jadi intinya Sahabat pagar kehidupan yang namanya tidak mau disebutkan ini Katanya pernah mengalami sebuah kondisi Yang mengecewakan Dia percaya kepada laki-laki Dan laki-lakinya pun itu menikahi dia secara siri Karena orang tua dari pihak laki-lakinya tidak setuju ya Kemudian si perempuannya ini Sahabat pagar kehidupan kita ini Menagih untuk dinikahkan secara sah Menurut hukum negara Katanya nunggu 4 tahun dulu Sampai calon bupatinya menang Ternyata calon bupatinya udah menang Bukannya dia nikahin si perempuan ini Secara hukum negara Malah dia cari cewek baru Aduh Teman-teman Gimana coba, kamu dengerin aja mungkin ada beberapa diantara kamu yang udah gemes Udah gemes, pengen nyakar orang, tapi gak tahu siapa yang mau dicakar gitu ya Tenang, tenang, tenang Ya Daripada kamu nyakar orang, mendingan kamu dengarkan jawaban saya untuk masalah sahabat pagar kehidupan yang satu ini Jawabannya adalah begini Kebanyakan orang itu mengalami kebodohan atas nama cinta Sekali lagi Kebanyakan orang mereka mengalami kebodohan atas nama cinta. Dan celakanya lagi, mereka menganggap cinta itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan. Kalau kita lihat dari sahabat pagar kehidupan yang satu ini, sebenarnya masalahnya ada di mana? Hmm? Masalahnya adalah karena dia memaksakan sesuatu yang tidak diizinkan Tuhan. Tadi kan di depan dia udah ngomong tuh, bahwa sebenarnya saya suka sama cowok, terus dari pihak cowok mas bro, orang tuanya tidak suka dengan saya, akibatnya kita berdua jadi tidak bisa menjalani sebuah hubungan. Dengan kata lain, itu kan sebenarnya sama-sama pencipta sudah dikasih petunjuk bahwa memang kamu wahai hambaku tidak usah sama dia, bener kan? Nah ini pelajaran buat kamu semua teman-teman. Kalau kamu memiliki keinginan akan sesuatu Saya bilang di video yang doa itu bukan nodong ya Saya bilang minta izin sama sang pencipta dulu Supaya apa yang kamu mau itu bisa terwujud Kalau minta izin Intinya bukan memaksakan Untuk terjadi seperti yang kamu mau Atau kamu inginkan Nah sahabat pagar kehidupan kita yang satu ini teman-teman Dia memiliki kesalahan fatal di depan tadi di depan dia sudah memaksakan Agar semua yang dia jalani itu berjalan seperti yang dia mau Saya pengennya nikah sama cowok ini Akibatnya apa? Kalau kita melawan kehendak Tuhan Apa akibatnya? Benar, kita sendiri yang akan sengsara Jadi kalau saya disuruh menilai perjalanan hidup dari sahabat pagar kehidupan yang satu ini teman-teman Masalahnya karena dia Terlalu memaksakan hidup menjadi seperti apa yang dia mau Bukan seperti apa yang sang pencipta mau Jadi pelajarannya Kalau bagi kamu sekarang yang sudah mengalami kebuntuan Saya bilang jangan memaksakan diri Sekali lagi jangan memaksakan diri Kalau enggak nanti kamu kayak teman kamu yang satu ini ya. Nah terus solusinya gimana mas bro Kalau seandainya kita sudah terlanjur mengalami sebuah kesalahan Apakah kita harus menyesali seumur hidup Begini dari setiap kesalahan Dari setiap kegagalan Itu pasti ada hikmah Nah, hal yang baru saya sebutkan buat kamu Barusan ini adalah hikmah Hikmahnya adalah Nanti di depan Kalau kamu punya keinginan sesuatu hal Jangan memaksakan diri Untuk menjadi Seperti yang kamu mau Enggak semuanya Yang kamu inginkan itu bagus loh Kamu inginnya sama si A tapi belum tentu si A ini adalah yang terbaik buat kamu Kamu pengennya sama si B Tapi belum tentu si B ini adalah pilihan yang terbaik buat kamu Caranya Libatkan Tuhan Libatkan sang pencipta Minta izin Ya, Kalau kamu belum jelas Nonton video saya yang berdoa itu Jangan nodong Itu bagus tuh Intinya minta izin kepada sang pencipta Untuk keinginan yang kita mau Kalau diizinin berarti bagus Kalau enggak diizinin mundur Jangan dipaksain Sama seperti lubang kunci Kalau lubang kunci gak cocok dipaksain malah rusak Itupun hidup kamu Kalau berjalan tidak seperti yang kamu mau Mundur Jangan dipaksain Kalau dipaksain kamu sendiri yang rugi di kemudian hari Jadi pesan saya buat sahabat, sahabat pagar kehidupan yang ini Yang namanya tidak mau disebutkan Pesan saya maju Move on Tinggalin laki itu Biarkan laki itu bertanggung jawab dengan perbuatannya nanti Di depan sang pencipta Ya, karena di akhir zaman nanti dia sendiri yang akan menanggung segala sesuatu yang harus dia tanggung. Tugas kamu sekarang maju terus, move on, buka diri untuk orang baru. Ya, Kalau memang harus cerai, minta bantuan saudara kamu untuk cerai dulu secara agama supaya sah untuk cari yang baru ya, baru dari situ kamu membuka lembaran baru. Intinya, hikmahnya ingat, jangan memaksakan diri. Untuk mendapatkan yang kamu mau, tapi biarkan sang pencipta memberikan izin dulu. Kalau nggak diizinin mundur, kalau diizinin baru maju. Gampang kan? Itu dia pelajarannya. Oke, kita lanjut lagi yuk ke email berikutnya. Gila ya, email pertama, email kedua aja kita sudah banyak mendapatkan pelajaran. Itulah untungnya kalau kamu mendengarkan video curhatan teman kamu. Banyak kisah mereka yang ternyata menginspirasi kita semua. Ya, luar biasa. Email berikutnya dari seseorang yang bernama Aiza Nafi Assalamualaikum Mas Bro Waalaikumsalam Pertanyaannya saya kali gini Mas Bro Kali gini Mas Bro maksudnya apa nih? Kali ini gini Mas Bro Bagaimana sih caranya Mas Bro Agar kita bisa kusuk ketika sholat Uh mantap Sebenarnya saya juga sudah konsultasi kepada orang yang agamanya lebih tinggi dari saya Ustadz gitu ya Tapi hasilnya tetap nol besar Karena otak saya tidak mampu memahami perkataan dari mereka mas bro Contohnya ini gini Saya pernah nanya ke ulama saya Bagaimana cara ke sholat yang kusyuk? Jawabannya malah seperti ini Jika kita ingin kusyuk dalam sholat Maka kita buat diri kita seakan-akan melihat Tuhan Nah begitu saya praktekin Yang tampak malah wajah mantan saya mas bro Gimana tuh caranya supaya kita bisa sholat kusyuk Saya mau mematuhi kata Pak Ustadz saya Tapi yang muncul malah wajah mantan saya Saya minta tolong dong mas bro Minta pencerahannya supaya saya bisa sholat kusyuk Wa Wassalamualaikum Waalaikumsalam Ini sebenarnya saya antara mau ketawa sama sedih teman-teman Coba ya Orang disuluh mau sholat kusyuk nih Pengen belajar sholat kusyuk Pak Ustadznya udah bilang bagus tuh Bayangkan seolah-olah kamu sholat sedang menghadap Tuhanmu Eh yang kebayang malah muka mantan Itu tandanya lu yang enggak bisa move on Iya kan Masa mantan lu kebayang ketika sholat Itu namanya lu enggak punya kehidupan Ada-ada <laughs> aja ya orang kayak gini ya Nah tapi pertanyaan tadi bagus tuh Gimana caranya kita bisa ibadah secara kusyuk dalam hal ini Kalau sebagai orang muslim Gimana caranya supaya sholat kusyuk Nah, saya pengen sedikit agak curhat sama kamu ya gantian teman-teman Saya sebenarnya sedih loh Karena banyak orang-orang di sekitar saya Yang mereka beribadah apapun agamanya Terutama orang muslim juga sholat Tapi tingkah lakunya justru malah cenderung Masih kepada perilaku orang-orang yang stres dan depresi Kalau memang sholat kamu benar teman-teman Stres aja kamu tuh gak boleh Apalagi depresi ya Sekali lagi, kalau ibadah kamu bener Stres aja itu harusnya gak boleh Apalagi depresi Jadi kalau ada orang katanya mohon maaf nih Rajin ibadah Sesuai dengan keyakinannya masing-masing Terutama yang muslim rajin sholat Tapi masih stres, masih depresi Masih galau Yang saya ingin tanyakan, ibadah lu tuh buat apa? Ya tapi kan saya ibadah mas bro Karena saya disuruh sama sang pencipta Nah ini dia nih Ya, Saya ingin meluruskan Saya ingin meluruskan supaya ibadah kamu jadi kusyuk Cara supaya ibadah kamu kusyuk adalah sederhana Kamu harus tahu dulu Kenapa kamu harus ibadah Saya nanya dulu nih bagi sahabat pagar kehidupan yang muslim nih Kenapa kamu harus sholat? Sholat itu perintah agama Betul Ada lagi alasannya selain itu Sholat itu sebagai wujud bakti kita kepada Allah Kepada yang maha kuasa Betul Ada lagi jawaban yang paling benar. Apa jawabannya? Jawabannya karena memang sang pencipta ingin kita dekat dengan dia dan merasa tenang. Itu tujuan ibadah. Jadi ibadah kita nih, terutama sebagai orang muslim, itu tujuannya untuk membuat kamu jadi sejuk. Lima kali sehari, mas bro. Lima kali sehari kalau ibadahnya benar, jangankan depresi, stres aja cepat pergi nah terus gimana mas bro caranya supaya kita ibadah kusyuk yang pertama ini berlaku bagi semua keyakinan semua agama tanyakan dulu ke diri kamu gua tahu enggak sih dari makna ibadah yang gua jalanin ini makna itu artinya tujuan gua ibadah itu apa kalau sudah tahu tanyakan lagi ke diri kamu apakah dengan tujuan ini sudah bisa membuat gua puas untuk mendapatkan jawabannya. Contoh, ketika kamu mau sholat, kamu tahu nggak tujuan kamu sholat apa? Tahu, mas bro. Untuk memenuhi perintah agama. Betul. Jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah, puaskah kamu dengan jawaban itu? Sebenarnya gue nggak puas sih, mas bro. Tapi kalau gue ngomong nggak puas, nanti gue dipukul sama ulama gue. Wih, bahaya itu. Ya, bahaya. Bener. Orang kalau punya keyakinan Tapi tidak tahu asal-muasalnya kenapa Bahaya Setiap keyakinan itu harus tahu Jawaban dari pertanyaan Kenapa Kenapa gue harus beribadah Jawaban yang paling betul adalah Karena sang pencipta menyayangi kamu Sehingga dengan ibadah kamu Kamu bisa tenang di dalam jalanan hidup Tidak menjadi orang yang stres Depresi apalagi melakukan Perbuatan yang keji dan Mungkar Nah cara berikutnya adalah praktekin sholat terutama dalam hal ini muslim ya Secara betul seperti apa yang diajarkan nabi Kalau saya secara pribadi Setiap gerakannya diperlama Dan satu lagi Setiap doanya walaupun menggunakan bahasa Arab Usahakan mengerti maknanya kamu enggak perlu ngafalin artinya apa, tapi ngerti apa sih makna dari setiap kalimat ini. Karena kalau kamu ngerti maknanya ditambah gerakannya diperlambat, di situ akan tercipta kekusukan. ya. Bagi kamu yang ingin mendalami hal ini, bisa ketik di YouTube Abu Sangkan. Abu Sangkan, A B U S-A-N-G-K-A-N Itu adalah salah satu guru besar saya di dalam mengajarkan cara sholat yang kusyuk ya Dan buat kamu yang berkeyakinan lain, caranya pun sama Intinya, tanyakan dulu Apa sih makna dari ibadah gua yang satu ini? Kenapa gua harus beribadah dengan cara ini? Dan kalau kamu sudah puas dengan jawabannya Pasti dengan sendirinya kamu akan jadi lebih kusyuk Karena kamu tahu betul apa maknanya Ya, lakukan itu ya Oke, okay, kita lanjut ke email berikutnya teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari seorang sahabat pagar kehidupan juga nih pastinya yang bernama Yani Aie. Yani Aie menanyakan sebuah pertanyaan yang singkat, padat dan jelas. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Mas Bro supaya kita bisa ikhlas dan bisa menerima kenyataan. Wah, ini sebenarnya pertanyaan ini ada di bateri video saya yang berikutnya ya. Jadi saya ingin membuat sebuah video. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seseorang yang ikhlas tapi dengan cara yang masuk akal ya Jadi kalau ingin secara lebih detailnya tunggu video saya yang berikutnya Gak tahu kapan tapi sudah saya persiapkan materinya Dan kalau kamu ingin jawaban secara singkatnya intinya gini Tingkat spiritual manusia itu kan ada levelnya ya Level yang paling tinggi itu sebenarnya adalah ahli ikhlas loh Selama ini kita baru digembar-gemborkan dengan ahli sedekah ya Sedekah bisa merubah hidup, sedekah bisa menambah rejeki Itu betul, itu semua benar Tapi itu justru bukan level spiritual yang paling tinggi Level spiritual yang paling tinggi dari setiap manusia adalah ketika dia bisa menjadi ahli sabar Nah caranya bagaimana supaya bisa menjadi ahli ikhlas, ahli sabar Caranya adalah dengan menyadari bahwa memang betul semua yang terjadi itu pasti sudah diizinkan oleh sang pencipta Dan sekali lagi saya kasih tahu Semua yang diizinkan sang pencipta Itu sebenarnya pasti baik loh teman-teman Pasti baik Cuman kita belum bisa nangkep mana sih kebaikannya? Karena apa? Otak kita sebagai manusia terbatas Di atas langit masih ada langit Manusia gak akan bisa menciptakan sesuatu hal Tanpa inspirasi dari ciptaan sang pencipta kan? Saya udah bilang tuh di video curhat sebelumnya kan, seorang bisa melukis Mona Lisa, terinspirasi dari Mona Lisa, ciptaan Tuhan. Seseorang melukis pemandangan alam, pemandangan alam, ciptaan Tuhan. Nggak pernah ada satu orang pinter sekalipun yang bisa menciptakan sebuah makhluk yang tidak terinspirasi dari ciptaan Tuhan. Itu pertanda bahwa kemampuan otak kita, nggak peduli secerdas apapun ya, selalu butuh sang pencipta. Selalu butuh bimbingan Sang pencipta Jadi secara singkatnya Kalau kamu ingin menjadi orang yang ikhlas Pahami betul bahwa memang apapun Yang diizinkan oleh sang pencipta terjadi Itu pasti yang terbaik Hanya kita belum tahu Apa sih rencana dari Sang pencipta di balik Ini semua Berikan itu semua waktu dulu Berikan itu semua waktu Nanti lama-lama kita akan mengerti Oh ternyata ini maksudnya dari dulu saya mengalami hal seperti itu ya Berikan itu semua waktu dan sadari bahwa apapun yang diizinkan oleh Sang pencipta itu pada dasarnya Pasti baik berikan itu semua waktu Oke? Okay? Nah email berikutnya juga keren nih teman-teman Kali ini dari seorang cowok, seorang pria yang punya permasalahan percintaan ya kalau tadi mungkin seorang cewek punya permasalahan percintaan dimana dia ditinggal nikah lagi oleh seorang cowok yang ternyata mengumbar janji manis yang palsu ya kan eh bukannya memenuhi janji malah dia nikah lagi dengan cewek baru padahal nama cewek lamanya udah nikah siri kejam banget ya nah sekarang kita akan membicarakan mengenai kasus seorang pria seorang pria ini dia bernama Arya ya Arya Bunyi emailnya seperti ini. Malam Mas Aryan, malam juga. Saya mau mengenai masalah hubungan asmara saya. Saya sudah menjalani hubungan asmara Mas Bro selama 4 tahun. Wih, 4 tahun juga lo. Ada apa ye? Sama-sama pemain bola mungkin. <tuh> Inti masalah dari hubungan asmara saya yaitu karena perbedaan agama. Uh, sedap nih. Tapi Mas Bro, walaupun kita berbeda agama, kita saling mencintai, saling menghargai perbedaan dan saling membantu sama satu sama lain. Bahkan, di saat saya berada di posisi paling bawah pun, dia tetap setia menemani saya beh keren Sampai-sampai, orang tua saya yang tadinya gak setuju sama hubungan kita Tapi karena perilaku dia terhadap saya yang sangat ngemong dan tulus Akhirnya orang tua saya pun menyetujui hubungan saya dengan dia Wih, keren ya Yang jadi permasalahan saya adalah Orang tua Orang tua dari pacar saya tidak setuju dengan hubungan ini, mas bro. Bahkan, selama kita 4 tahun berpacaran nih, mas bro, saya baru 2 kali loh bertemu dengan orang tua pacar saya. Yaitu saat 4 tahun 6 bulan yang lalu. <laughs> 4 tahun 6 bulan yang lalu berarti sebelum pacaran dong, bro. Gimana sih? Nah, waktu itu saya berkunjung ke rumahnya. Tiba-tiba saya diusir secara baik-baik. Jadi diusir gitu teman-teman Dia lagi berkunjung ke rumah orang tua pak Ceweknya diusir secara baik-baik Tapi ujung-ujungnya diusir juga Nah tapi nih gini mas bro Begitu saya pertemuan kedua Yaitu 6 bulan yang lalu Saya datang Tapi dengan penampilan yang berbeda nih Saya datangnya Wih. Nah begitu saya datang dengan penampilan yang berbeda Mereka menyambut dengan hangat kehadiran saya Tapi ternyata Mereka tidak menyadari bahwa itu saya Orang yang sama sekitar 4 tahun yang lalu <tuk> Seru ya <tuk> Mungkin dulu lu berewokan kali bro Jadi lu ditolak Begitu sekarang berewokan dicukur diterima kali ya Bener gak sih teman-teman Kok bisa gak tahu gitu ya Nah kemudian gini Beberapa hari kemudian Mereka baru sadar kalau itu saya loh. Dan pacar saya diminta untuk mengakhiri hubungan kami Jika tidak pacar saya akan diusir dari rumah Waduh Bahkan saya sudah pernah putus loh Dengan pacar saya yang sayang banget sama saya tadi Tapi saya setiap hari Selalu ingat dia teman-teman Selalu ingat dia mas bro Beberapa bulan dan berpacaran dengan yang seagama pun Saya saya tidak menemukan klik Seperti saya menemukan klik Dengan si cewek tadi yang sudah Bersama saya selama 4 tahun Wih dih Aduh Begitu Begitupun dia mas bro Ketika kami berdua putus, dia juga sempat pacaran dengan orang yang seagama. Dan orang itu pun diarestui oleh orang tuanya. Tapi mantan saya tersebut, ternyata tidak pernah merasakan kecocokan yang sama, seperti ketika dia bersama dengan saya. Oh, lucunya kalian berdua. Jangan-jangan Arya, jangan-jangan cewek yang tadi pertama gue bacain itu, bini lo ya? Oh, bukan. <laughs> bukan. Aduh, kocak ya. Oke, okay. Terus pertanyaannya adalah begini Nah, tiba-tiba mas bro, sekarang kondisi ini diperburuk dengan kondisi perbedaan agama di media sosial yang semakin lama semakin panas, ya betul. Dan membuat masyarakat membuat opini-opini kebencian antara satu suku dengan suku lain, agama satu dengan agama lain. Dan itu pun membuat saya semakin sulit untuk mendekati orang tua pasangan saya. Itu saja mas bro, gimana caranya mas bro, please help me, gue butuh banget bantuannya, oke. Okay. Kita beri tepuk tangan dulu buat Arya Karena pertanyaannya sangat panjang tapi bagus ya Jadi ini masalahnya cukup langka nih teman-teman Jadi kalau kita bicara bicara soal cinta Cinta itu kan bisa dibilang bahan bakar kehidupan ya Kehidupan ini gak bisa berjalan kalau tanpa adanya cinta Tapi kita harus akui juga teman-teman Bahwa ada loh Satu dua tiga hal yang bisa menjadi halangan untuk merekatkan cinta Salah satunya adalah perbedaan keyakinan Nah pertanyaannya adalah begini Mas bro kenapa sih kok Kalau cinta beda agama itu dilarang Kalau seandainya jawabannya Cuman karena memang udah dari sarannya begitu Saya percaya. Saya gak percaya Karena setiap apa yang dilarang Tuhan Setiap apa yang dilarang sang pencipta Pasti ada alasannya Alasannya adalah sederhana begini Kalau kamu beda agama Kemudian kamu menikah Nanti anak kamu Mau ikut siapa Ya terserah deh mas bro mau ikut istri saya boleh atau mungkin kalau kamu perempuan ya terserah lah mas bro kalau mau ikut suami saya boleh eh dengerin kalau kamu bener-bener cinta dengan pagar kehidupan kamu udah dengar belum video pagar kehidupan yang judulnya cinta itu bukan omong kosong udah dengar belum udah dengar belum di situ saya ngasih tahu fakta dari cinta itu dibagi menjadi dua fase kan fase menggebu-gebu satu lagi fase apa betul fase realistis Nah kalau seandainya kamu menikah Fase mengebu-gebu ini akan semakin menciut Akan berganti menjadi fase realistis yang semakin lama semakin besar Nah fase realistis ini teman-teman adalah sebuah fase atau keadaan Dimana kamu melihat segala sesuatunya itu berdasarkan logika Bukan berdasarkan perasaan lagi Nah sekarang coba kamu bayangin deh Kalau sekarang dalam sebuah hubungan logika itu sudah mulai keluar yang tadinya bisa dimaafkan ketika masa pacaran Itu bisa jadi gak bisa dimaafin lagi loh Contohnya perbedaan keyakinan Ini saya ngajak kamu untuk berbicara secara realistis ya Kita ber berbicara secara realistis Supaya kamu tidak menyesal Nah yang namanya logika itu kan Satu tambah satu sama dengan dua Termasuk juga urusan keyakinan anak Anak lu mau ikut siapa? Kalau seandainya mudah-mudahan Ternyata kamu rasa cintanya adalah cinta yang dewasa Kamu pasti bisa bertoleransi dengan dia Oke okay lah gak apa-apa Tapi inget, inget Siapapun agama yang dipeluk oleh anak kamu Siapapun yang jadi panutan gitu Maksudnya agama bapak atau agama ibu Tetap pihak bapak akan menjadi imam Kalau bapaknya buddhis Ibunya kristen Keluarga itu akan dididik secara budis Walaupun ibunya Kristen Karena imamnya adalah kamu Laki-laki Kalau kamu sebagai orang muslim Istri kamu Nasrani Keluarga kamu akan dipimpin secara muslim Karena kamu imam Walaupun istri kamu tetap Nasrani Begitu juga kalau kamu laki-laki Nasrani punya istri muslim Keluarga itu akan dididik secara Nasrani Walaupun istri kamu tetap muslim Kenapa? Karena sudah hakikatnya segala sesuatu butuh pemimpin. Termasuk keluarga. Keluarga itu kan seperti sebuah perusahaan, butuh pemimpin dan pemimpinnya adalah laki-laki. Jadi ini yang saya maksud. Kalau seandainya agama itu tidak jadi masalah di antara kamu berdua, ini karena kamu berdua belum menikah. Masih dalam tahap menggebu-gebu. Walaupun pacarannya udah lama, belum nikah kan? Beda. Beda ya. Ya tapi mas bro, kita kan belum tahu Kalau kita belum mencoba mas bro Nikah aja belum, tahu dari mana Kalau gua nanti pasti akan menjadi orang Yang gak mau ngalah sama istri gue Soal keyakinan Gini, saya kan tadi bilang di depan Kalaupun kamu mengalah Agama yang akan menjadi pemimpin di keluarga kamu Adalah agama kamu, Arya Sebagai laki-laki, ya Karena kamu adalah imam Nah sekarang gini, kalau dalam keyakinan saya Sebagai muslim Tidak diperbolehkan untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain itu nggak boleh ya baik secara langsung maupun nggak langsung nggak boleh loh kamu boleh mengatakan tapi kan gua nggak maksa agama dia di KTP berubah bro enggak bukan agama di KTP yang jadi patokan bro yang jadi patokan agama dalam hidup sehari-hari adalah perilaku kamu yang ditanya malaikat itu bukan agama apa di KTP kamu yang ditanya malaikat itu adalah apa agama yang kamu yakini iya kan Bukan agama di KTP Gak ada di KTP itu mau tulisannya apapun yang jadi Perhitungan nanti di akhir zaman adalah keyakinan di dalam hati kamu Betul lah Bagga? Artinya Kamu boleh bilang gak merubah keyakinan pasangan kamu Tapi kalau kamu menikah dengan dia Keluarga itu akan dibentuk Dengan keyakinan yang kamu bawa sebagai seorang pemimpin Apapun keyakinan kamu Nah jadi saran saya Alangkah lebih baiknya Masalah ini dirundingkan terlebih dahulu dengan pasangan kamu ya. Temukan jalan keluarnya dengan salah satu ngalah ya. Dan kalau bisa, patuhi hukum agama Karena hukum agama itu sebenarnya dibuat bukan secara iseng Tapi demi keselamatan kita juga Ada dua pendapat nih untuk nikah beda agama untuk versi muslim ya Karena saya muslim jadi saya mengajarkan versi muslim dulu nih kalau versi muslim, pandangan pertama tidak boleh menikah dengan orang selain muslim, pandangan pertama Pandangan kedua, ada juga yang berpendapat dan saya pun setuju hal ini Seorang muslim laki-laki boleh menikahi seorang Nasrani dan Yahudi perempuan Boleh, kenapa? Karena laki-laki tetap menjadi imam, itu jawabannya Ya kan? Ingat penjelasan saya di depan tadi ya tapi kalau Nasrani laki-laki tidak boleh menikahi perempuan muslim Karena nanti yang jadi imam adalah Nasrani Di situ jawabannya ya Masuk akal gak? Nah kalau memang jawaban ini masuk akal Ayo buat teman-teman yang sekarang juga mengalami permasalahan yang sama kayak Arya tadi Ingat cinta kamu sekarang belum masuk ke fase yang realistis Jangan jadikan keputusan kamu saat ini menjadi sebagai keputusan final seolah-olah kamu tahu nanti ke depan kayak gimana No, jangan Ya, Diskusikan masalah keyakinan ini Kalau sudah memenuhi hukum agama, lakukan kalau belum cari sampai ketemu solusi menurut hukum agama Itu saran saya buat kamu, supaya kamu gak nyesel di kemudian hari ya Silakan lakukan Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke email berikutnya yuk kita bahas lagi email berikutnya yang masih mengandung topik percintaan Tapi bedanya dengan si Arya tadi Kalau Arya tadi topiknya adalah orang masih dalam tahap pacaran atau menjajakan Sekarang topiknya adalah orang yang sudah menikah Nah ini dia, seru nih Ini adalah email dari seorang suami yang sudah memiliki seorang istri Curhatnya adalah begini ya Terima kasih mas Aryan Surya atas kesempatan curhatnya Begini mas, saya mau nanya nih Gimana caranya supaya bisa men menasihati istri saya yang punya karakter egois Atau bisa dibilang seandainya nih kalau istri saya dikasih masukan Dia tuh kayaknya gak mau terima, gak mau mengakui kesalahannya gitu loh Jadi setiap ada masalah mas bro, ujung-ujungnya saya yang minta maaf mulu Dengan alasan mungkin dikarenakan usia saya yang lebih tua ya mas bro Jadi saya lebih gampang untuk mengalah saya dengan istri terpaut usia 8 tahun dan saya pun sebagai suami lebih tua Saya sebenarnya kepengen banget Saya juga kepengen istri saya menghormati ayah saya Uduh Sebab sampai sekarang istri dan ayah saya tidak pernah komunikasi satu satu arah Padahal saya, istri saya, dan juga ayah saya Kita semua serumah Waduh Mohon petunjuk dan sarannya dari Mas Aryan Surya Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan curhat ini ya, Mas. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, Pak. Saya ngomongnya Pak aja nih ya, karena udah punya anak sama istri ya. Jadi gini, Pak. Kalau kita bicara masalah suami-istri, suami-istri ini saya kasih perumpamaan seperti halnya seorang pilot dan kopilot. Keluarga itu kan seperti pesawat terbang. Pesawat terbang itu bisa melandas dengan lancar, bisa terbang dengan baik, kalau antara pilot dan kopilotnya tuh satu visi. Kalau pilotnya pengen ke kanan, kopilotnya pun harus ke kanan. Kalau pilotnya pengen ke kiri, kopilotnya pun harus ke kiri. Nggak boleh satu kiri, satu kanan. Nanti pesawatnya meledak. ya kan? <pensando> Bener nggak? Nah, kalau dalam kasusnya Bapak ini yang saya lihat, ini sebenarnya Bapak tuh orang baik. Saking baiknya Bapak ini selalu ngasih kesempatan istri untuk menjadi orang yang selalu, mohon maaf ya Pak, melakukan perbuatan yang berlebihan. Ini berarti, mohon maaf lagi nih Pak, Bapak punya kemampuan pemimpin yang rendah. Kepemimpinan Bapak, mohon maaf, itu kurang bisa dihargai oleh istri Bapak. Nah pertanyaannya berarti dirubah. Gimana caranya mas bro supaya saya bisa dihargai menjadi seorang pemimpin? Jawabannya sederhana. Berikan ketegasan pak. Ketegasan itu pak, itu penting. Seperti halnya sang pencipta memberikan ketegasan bagi umatnya. Coba kita ingat-ingat lagi kisah Fir'aun. Fir'aun itu kan biadapi bukan main toh. Wah kelakuannya luar biasa biadab Anak kecil dikubur lah Orang dibunuhin lah Pokoknya biadab banget Tapi sang pencipta memang maha pemurah Sebelum diazab dikasih dulu Kesempatan dengan mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam Ketika dikirim kepada Fir'aun Fir'aun yang gak mau nurut baru diazab Nah azabnya dari sang pencipta Kepada Fir'aun itu pak Itu adalah salah satu ketegasan sama seperti kita Kita mencontoh dari sang pencipta Yang namanya ketegasan itu terkadang Memang harus terlihat kejam Tapi kejamnya itu Di balik kejamnya ada hikmah Ada pelajaran yang bisa membuat Orang yang kita kejamkan tadi Mendapat pelajaran Pak. Nah saran saya buat Bapak Kalau memang cara halus Itu tidak bisa Pakai cara yang agak kasar Pak. Tapi tidak berarti melukai istri Caranya yang agak kasar tuh gimana? Kalau perlu bentak, bentak. Kalau perlu marah, marah. Tapi dengan bentaknya, dengan marahnya, dengan sentuhan kasih sayang yang agak kerasnya gitu ya, dia bisa menjadi istri yang lebih patuh sama Bapak. Karena bagaimanapun, Pak, ini udah menyangkut orang tua. Tadi Bapak bilang, Bapak dari Anda, atau kakek gitu, kakek dari cucu, kakek dari anak Anda, yaitu Bapak Anda, tidak dihargai oleh istri toh itu udah parah pak menurut saya itu udah parah kasih ketegasan ketegasannya kalau perlu marah marah, kalau perlu pakai pukulan, pukul boleh kok tapi jangan sampai berdarah jangan sampai dia terzolimi pukulnya itu kayak kita nyentil anak pak, kalau kita nyentil anak kan gak sampai berdarah tuh tapi dibalik sentilan kita sama anak anak kita jadi ngerti, oh papa gak suka oh mama gak suka, iya juga sih gak bagus ya main hujan Iya juga sih gak bagus ya Misalnya nyolong mangga Pantesan aja gue disentil Nah kayak gitu Dari situ pak Nanti kelakuan istri akan berubah Lebih menghargai Kalau memang dia tidak bisa menghargai juga Naikin lagi ketegasannya Sekali lagi Menjadi pemimpin itu tidak gampang Menjadi pemimpin tidak gampang Saya juga sama pak Pagar kehidupan ini kan saya dengan kata lain Menjadi pemimpin nih Gak semua orang kelakuannya bener di sini pak di komentar Youtube ada orang yang menghargai saya Alhamdulillah Tapi yang gak menghargai juga ada Yang gak menghargai ini Kalau saya ajak ribut namanya saya kayak anak kecil Saya gak tangkepin Itulah jiwa Kepemimpinan Bisa memilih tindakan yang bijak Dan tidak perlu Ya Jadi buat bapak saluran saya Coba ketegasannya diperbaiki Tegas bicara apa adanya Sama istri kalau memang dia ngebantah, lebih tegas lagi Tapi dibalik ketegasan itu harus ada pelajaran yang bisa merubah istri Ingat ya pak, lebih tegas demi keharmonisan keluarga Terutama demi kebahagiaan bapak anda yang masih hidup Itu saran saya ya Oke, pertanyaan ini sudah terjawab teman-teman Dan pertanyaan itu sangat bagus ya Dari seorang suami yang ternyata punya pengalaman buruk dengan istri yang kurang bisa menghargainya ya jadi ini juga berlaku buat teman-teman semua. Saya nggak pengen lagi sahabat pagar kehidupan yang sudah punya istri atau sudah punya anak. Sebagai seorang laki-laki, kita harus punya wibawa. Salah satunya dengan memberikan ketegasan yang bisa merubah pasangan. Itu yang paling penting, oke? Okay? Kita lanjut ke email berikutnya. Emailnya seru-seru ya. <laughs> Siapa di antara kamu semua yang sekarang sudah mulai menganggukkan kepala Seolah-olah mendapatkan banyak inspirasi dari video saya ini ya Banyak sekali kan, ternyata kisah-kisah mereka yang bisa memberikan inspirasi Kita lanjut, email berikutnya dari seseorang yang bernama Endang Assalamualaikum, Waalaikumsalam Saya menjadi sahabat pagar kehidupan semenjak Desember 2016 Alhamdulillah mas bro, hidup saya banyak perubahan Jauh lebih maju dan juga pastinya lebih membaik saya ucapkan terima kasih untuk keharian surya Saya mau curhat dulu nih Saya lulusan SMP mas bro Saya lulusan SMP karena keterbatasan ekon ekonomi keluarga saya Saya gak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Yaitu SMA Nah mas bro pertanyaan saya adalah begini Saya itu punya orang tua yang tidak meridui saya Untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi Sementara saya sebagai anak pengen dong punya masa depan yang cerah di video yang dulu mas bro sempat berkata bahwa ridho orang tua itu terutama ibu adalah ridho dari Allah juga ridho dari sang pencipta juga betul Nah terus gimana mas bro? Apakah saya harus menuruti ridho dari orang tua untuk tidak melanjutkan pendidikan? Atau saya justru harus mengikuti suara hati, mengikuti suara hati saya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan saya? Bagaimana caranya untuk menemukan jalan keluar? Terima kasih mas bro, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini teman-teman. Sahabat pagar kehidupan yang bernama Endang ini ternyata punya permasalahan antara suara hati dan ridho orang tua itu berseberangan ya. Mungkin banyak diantara kamu juga yang pernah punya pengalaman yang sama, di mana antara suara hati dan juga ridho orang tua berseberangan, alias tidak berjalan satu arah. Kalau menemukan keadaan seperti itu, saran saya adalah kamu gunakan logika. Logikanya adalah begini. Kalau sekarang, kamu menjadi orang yang lebih tinggi pendidikannya Yang punya masa depan cerah siapa? Kamu Sekarang tanyakan lagi Apakah menerima pendidikan yang lebih tinggi itu hukumnya haram? Tidak Malah ada beberapa hadis yang mengatakan Kalau menurut keyakinan saya sebagai muslim Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China Artinya, sang pencipta pun ingin sebenarnya Pengen kita menjadi orang yang bisa memiliki ilmu setinggi-tingginya berarti itu halal, tidak haram nah masalahnya mas bro kalau gue menempuh ilmu setinggi-tingginya kan orang tua gue gak ridho nah sekarang gini saya bilang berkali-kali kalau keinginan orang tua tidak sejalan dengan kita tadi saya bilang gunakan logika logika itu intinya untuk menakar apakah perbuatan yang akan saya lakukan ini berseberangan dengan perintah agama gak ya? kalau enggak lakukan aja Nanti ketika kamu lakukan, walaupun rido orang tua belum keluar, tapi menurut logika itu tidak berseberangan dengan hukum agama, berarti yang maha kuasa kan meridoinya. Kamu berdoa sama sang pencipta, berdoa supaya rido yang maha kuasa itu bisa meluluhkan juga rido orang tua. Nah kalau kita bicara soal rido, rido itu izin itu bisa keluar dari dua hal. Ijin dari sang pencipta itu bisa keluar dari orang tua Tapi kalau orang tua, mohon maaf sekali Melakukan sebuah tindakan berdasarkan egonya semata-mata Demi kepentingannya sendiri Sementara kita pun melakukan tindakan yang tidak berseberangan dengan hukum agama Saran saya, kunci dulu pintu rido dari orang tua Minta rido langsung dari sang pencipta Kalau tujuan kita halal Ya Nanti dari ridho sang pencipta turun Baru dari situ kita pakai Untuk membahagiakan orang tua Ya jadi gitu tuh. Kalau saya bilang kan di video sebelumnya Kalau minta ridho orang tua penting Tapi kalau ditolak Sementara penolakan ridho orang tua berseberangan dengan hati nurani kita Dengan suara hati kita Kita pakai logika Apakah suara hati gue Apakah hati nurani gue Memilih sesuatu hal yang halal atau haram Kalau halal, ambil Dari situ Minta mintari Sang pencipta ketika kamu sudah ada hasil, bahagiakan orang tua. Nanti dari situ orang tua kamu akan lulu tiba-tiba baru ridonya keluar di kemudian hari, ya. Jadi itu buat kamu dan juga buat orang-orang lain di luar sana yang memiliki kasus yang sama seperti sahabat pagar kehidupan kita yang ini, semoga bisa merubah hidup kamu menjadi lebih terang. Jangan bingung dong ya. Rido dari sang pencipta itu pasti keluar selama tujuan kita halal itu aja. Nah ini teman-teman nih ini ada salah satu email yang seru lagi email yang seru yang membuat saya ingin menyiapkan botol. Benar, saya siapin botol dulu ya. Bentar deh, bentar. Oke, jadi emailnya begini teman-teman, email dari seseorang yang namanya Bismash Smash. Ya, nama orangnya Bismash Smash. Selamat malam Mas Aryan Surya, dia ngirimi emailnya malam nih. Selamat malam, saya Bismar yang lagi di Bali sekarang. Cie lagi di Bali. Saya sangat senang nih bertemu dengan pagar kehidupan. Dari video-video itu saya banyak sekali berubah hidupnya dan banyak teman-teman saya mas bro yang juga akan yang juga sadar gara-gara video pagar kehidupan. Alhamdulillah. Pertanyaan saya begini mas bro. Saya punya masalah hati dan cinta. Wah, aku punya firasat buruk nih. Dulu saya galaunya minta ampun kalau putus cinta. Tapi sekarang, begitu saya mendengarkan pagar kehidupan, saya biasa-biasa aja tuh setelah saya mengalami putus cinta akibat drama kehidupan. Wih, keren, keren, keren. Nah, ternyata pertanyaannya begini, teman-teman. Kan katanya dia sudah bisa move on nih. Tiba-tiba si Bisma nanyanya begini nih, coba nih. Ini membuat saya ingin membanting botol. Pertanyaannya begini. Pertanyaan saya adalah, masalah putus cinta nih, mas bro. Oke. Saya kan udah putus cinta dengan pujian hati saya nih, oke okay. Itu sebabnya, gara-gara saya dulu salah ngomong ke pacar saya Dan kata-katanya tuh menyakitkan dia mas bro Dia gak bisa ngelupain kata-kata saya itu Gara-gara itu saya putus mas bro Saya terus tiba-tiba nih, saya pengen banget minta balikan sama dia Tapi dia gak mau lagi Padahal saya udah nyaman banget mas bro sama dia Apakah saya kejar dia? Apakah saya minta balikan atau tinggalin aja? Terima kasih mas bro Aduh Katanya lu udah bisa move on Sekarang lu minta balikan lagi Maunya apa sih? capek capek lu udah bisa move on terus pertanyaannya di bagian bawah boleh nggak aku minta balikan lagi sama dia padahal aku udah nyaman aku sudah minta sama dia ngejar ngejar dia minta balikan lagi tapi nggak diterima <tuh> jadi intinya lu move on apa enggak sih kamu jauh sih ya kalau nggak jauh saya kasih botol kita main lempar lemparan botol ya kan jadi intinya si Bisma ini Intinya teman-teman Dia punya pengalaman bagus Karena mendengarkan video saya di pagar kehidupan Dia bisa move on Tapi anehnya Mungkin karena dia terlalu lama bermain di pantai Bali Tiba-tiba katanya move on Dia nanya Boleh gak saya minta balikan lagi sama pasangan saya Boleh gak saya ngejar-ngejar lagi Atau saya tinggalin aja Gimana teman-teman Boleh gak ngejar lagi Boleh gak ngejar lagi Ya enggak boleh ngapain lo kejar lagi Bisma. Kalau udah move on ya udah. Tapi gara-gara perkataan saya Mas Bro, gua kan jadi nyesel. Ya udah biarin aja. Namanya juga hidup, jadikan itu pelajaran. Ya Bisma ya, udah di Bali udah enak-enak mendingan ke pantai. Iya yeah, kan, main selancar gitu Main pasir, bikin istana pakai pasir kayak orang galau gitu kan ya Itu masih mending daripada begini minta balikan lagi Aduh, oke okay, Bisma, semangat ya Semangat dong, jangan gitu ah, Bikin saya malu, masa, masa udah move on minta balikan lagi Aduh, kasihan ya, kasihan botol saya Oke, okay. pertanyaan berikutnya Dari Muhammad Yusuf Assalamualaikum Pak Arian Cila Pak Assalamualaikum Pak Arian Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu Iya deh, Alhamdulillah, amin Waalaikumsalam Saya mau curhat Pak, saya Yusuf Pak Kepe Umurnya 28 tahun dari Bogor Saya sebulan yang lalu di PHK di perus Dari perusahaan swasta Wih, keren nih teman-teman Terus, saya melamar ke sana kemari Mas Bro Tapi belum ada yang berhasil juga Mungkin karena faktor usia saya udah 28 tahun, selalu aja di setiap lowongan kerja saya ditolak mulu. Nah, gimana Mas Bro, cara yang paling baik untuk menyikapi permasalahan tersebut? Oke, okay, buat Muhammad Yusuf pakai P, orang Bogor. Pakai P loh ya, jangan pakai F ya, pakai P. Muhammad Yusuf orang Bogor. Kalau buat kamu, saran saya adalah saya nanya dulu. Kamu tahu dari mana bahwa memang menjadi karyawan adalah yang terbaik buat kamu? Tahu dari mana? Ya, coba deh kamu dengerin video saya yang judulnya cara menemukan keunikan diri. Itu udah banyak sekali kan. Cara menemukan keunikan diri, cara menentukan tujuan hidup kamu, nah itu udah banyak tuh. Kamu dengerin dua video itu aja. Kamu temukan keunikan diri kamu, buka usaha. Siapa tahu memang takdir kamu sebenarnya buka usaha, bukan jadi karyawan. Ya, oke? Okay? Coba buka usaha dong, oke? Okay? Nah email berikutnya dari sahabat pagar kehidupan juga yang namanya menggunakan bahasa Cina nih Jadi saya nggak bisa baca ya Kita sebut saja namanya Chong Chang Cheng Chong Chang Cheng pertama bertanya Terima kasih Kak Aryan Surya atas kesempatan ini Pertanyaan saya sederhana Bagaimana caranya agar saya bisa fokus pada tujuan dan tidak mudah terpengaruh oleh gangguan apapun di depan saya Jadi intinya pertanyaannya gimana menjadi fokus Hehe. Sebenarnya untuk menjadi fokus ada caranya. Sudah saya buat videonya, tinggal kamu cari di YouTube ketikkan fokus pagar kehidupan. Coba. Bagi kamu yang sekarang buka YouTube, coba ketik deh fokus pagar kehidupan. Nah, itu tuh video caranya menjadi fokus, ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi intinya. Intinya kalau emang kamu kalau memang lu mau fokus nih teman-teman semua, intinya tujuannya harus membuat kamu bahagia atau ambisi tujuan kamu harus bikin kamu jadi bahagia atau berambisi, terambisi misalnya gue pengen lulus kuliah mas bro karena dengan lulus kuliah gue bisa nafkahin orang tua gue dan banggakan orang tua gue jadi terambisi kan atau mungkin gue pengen jadi orang kaya di bidang ini mas bro kenapa? karena kalau jadi orang kaya di bidang ini, gue bisa merasakan nikmatnya Penghargaan dari orang-orang, gue bisa merasakan nikmatnya, gue bisa melakukan hal yang gue suka dan sebagainya. Oke, okay? silakan tonton video yang saya katakan tadi. Lakukan itu semua, pasti ada perubahan. Oke, okay, ceng-ceng. Oke, okay. lain kali pakai nama Indonesia ya, jangan ceng-ceng lah, saya nggak ngerti. Oke. Okay? Masih semangat teman-teman? Semangat dong, saya juga masih semangat ya Kita baca dulu beberapa email ya, nanti dari sini kan kita bisa mendapatkan inspirasi Masih semangat nggak? Semangat dong pastinya ya Oke, kita lanjutin lagi membacakan email dari sahabat pagar kehidupan yang berikutnya Pertanyaan berikutnya dari seseorang yang namanya Veno Veno bertanya begini, mas bro Gimana sih caranya kita meminta maaf kepada orang Yang sampai detik ini masih belum mau memaafkan kita Saya dulu pernah melakukan sebuah kesalahan mas bro Tapi saya ingin minta maaf susah Karena dia susah dihubungi Apalagi untuk meminta maaf kepada dia Gimana caranya mas bro saya tidak mau nanti kesalahan saya ini Menjadi penghalang saya untuk masuk surga Ketika di hari penghakiman Mantap Pertanyaannya keren ya Oke Buat kamu dan juga buat sahabat pagar kehidupan yang lain Saya mau nanya Ada gak yang sampai detik ini Pengen meminta maaf sama orang lain tapi susah Susah karena bisa jadi kesalahan kamu terlalu besar buat dia Bisa juga karena orangnya susah dihubungi Atau mungkin udah meninggal Ada gak seperti itu di antara kamu semua Kalau ada Saya ucapkan Kamu tidak perlu repot Sekali lagi, tidak perlu repot Loh mas bro, gak perlu repot tuh gimana tuh? Kan gue pengen banget dimaafin mas bro Iya, saya tahu dimaafin itu memang enak Tapi yang paling penting, kamu sudah berusaha kan? Sudah berusaha belum minta maaf? Sudah, apalagi kalau dalam kasusnya teman kita ini nih dia sudah sampai membuka sosial media loh kesana kemari tapi tidak kunjung menemukan orangnya nah kalau gitu gimana mas bro? masa gua gak dimaafin? ya tenang aja walaupun kamu tidak minta maaf atau mungkin maaf kamu belum sampai ke telinga dia kalau sudah meminta maaf kepada sang pencipta dan sudah ada usaha untuk menemukan dia tapi tidak ketemu tidak masalah mas bro yang penting niatnya sudah ada Tetap ikhlas untuk mengalami itu semua Terima ini sebagai sebuah proses Agar kamu tidak mengulanginya lagi Dengan kesalahan yang sama di masa depan Jelas kan? Nah kali ini ada pertanyaan lagi Mengenai cinta nih <laughs> Bener kan? Saya bilang di depan tadi apa? Orang itu banyak loh yang punya masalah cinta Tapi Masalahnya macam-macam. Cinta-cinta-cinta, tapi rasanya macam-macam. Termasuk juga dengan kasus sahabat pagar kehidupan kita yang satu ini nih. Orang ini bernama Andriso. Andriso bertanya begini, Terima kasih pagar kehidupan, terima kasih Mas Aryan Surya atas materinya yang sudah banyak membantu saya. Curhatan saya seperti ini nih Mas Bro. Saya punya pacar, dan saya saling cocok tapi orang tua wanita tersebut tidak menyetujui hubungan saya. Klasik ya teman-teman ya. Tidak dapat restu dari orang tua pasangan. Orang tua pasangan saya tidak menyetujui hubungan dengan saya, Mas Bro, karena status saya duda anak satu. Tapi, kami masih melanjutkan hubungan pacaran secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dari pasangan saya. Dan pacar saya adalah orang yang nurut apa kata orang tuanya dan harapan untuk menikahinya kandas saat orang tuanya tidak menyetujui anaknya menikah dengan seorang duda apa yang harus saya lakukan mas bro untuk bisa menghadapi hubungan ini wah menarik jadi begini teman-teman ada seorang yang namanya Andrizo adalah seorang duda anak satu dia mengalami kekecewaan Kekecewaan itu terjadi karena memang ternyata hubungan dengan seorang wanita Yang cinta juga sama dia tidak direstui hanya karena masalah duda anak satu Saya bilang tadi di depan Ada kalanya restu orang tua itu Tidak masuk akal Bukan karena mereka itu mungkin egois Tapi karena orang tua sesungguhnya takut anaknya nanti kenapa-kenapa Oke Nah saya bilang kalau masalah percintaan tadi, saya bilang kalau memang susah jangan dipaksain. Ingat kan tadi saya bilang gitu di depan ya, teman-teman ya. Jadi buat Andriso, kamu boleh punya niat bagus. Kalau memang orang tua dari pasangan kamu tidak menyetujui, ya sudah, mau apa lagi? Tapi kamu cinta banget sama dia, ya udah buktikan kalau kamu cinta sama dia dengan cara meluluhkan hati orang tuanya. Gimana caranya mas bro? Ketemu. Ketemu, baik-baikin. Ketemu, baik-baikin. Kalau memang yang maha kuasa nginjinin, hati orang tuanya luluh. Tambahin juga doa ya. Doa, tambah sedekah, tambah usaha. Kalau setelah tiga hal itu kamu lakukan, hasilnya masih tidak ada jalan, ikhlasin. Karena bisa jadi, kalau kamu dengan tuh cewek, belum tentu masa depannya bagus buat kamu, dan belum tentu juga, masa depannya bagus untuk anak kamu. Bisa jadi hubungan kamu dengan pacar kamu yang katanya kamu cintai ini tidak dilancarkan sama sang pencipta karena bisa jadi istri kamu yaitu sang pacar kamu nanti yang kamu nikahi ini belum tentu bisa menjadi ibu yang baik buat anak kamu kita kan enggak pernah tahu hanya yang maha kuasa yang tahu so pakai prinsip saya pakai doa pakai sedekah pakai usaha kalau belum dikasih izin mundur enggak usah maksa gampang kan Gampang Gitu aja kok, repot Kalau kata Almarhum Gusdor <laughs> Oke kita bacakan lagi email berikutnya nih Saya akan bacakan 3 email lagi Karena ini emailnya bagus-bagus ya Jadi saya akan pilih the best of the best dari email Yang bisa merubah hidup kita Dengan terinspirasi dengan kisah mereka Email berikutnya dari seseorang Yang bernama Huang Seseorang yang bernama Huang ini Katanya tinggal di Belanda nih. Hai Mas Aryan, selamat malam Saya mau curhat nih saya punya pasangan Wah percintaan lagi nih Saya punya pasangan dan kita sudah pacaran 5 tahun Nah dari pacaran 5 tahun ini mas bro, saya banyak mengalami hal-hal yang sudah membuat kita menjadi semakin lama semakin tidak nyaman Semakin muncul keraguan dalam hati saya menanyakan apakah pasangan yang bersama saya sekarang ini adalah jodoh saya kelak Karena saya merasa masa depan saya tidak jelas bersama dia sekarang dan saya pun selalu memikirkan Kenapa saya bisa hidup dengan dia dan menerima segala kekurangan dia dan yang lebih penting lagi saya merasa ragu mas bro Apakah dia bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab buat saya Nah saya sudah sering dengar nih video pagar kehidupan Dan saya tahu betul bahwa pasangan saya itu harus bisa dijadikan sahabat Tapi lucunya mas bro, saya gak bisa menjadikan dia sebagai sahabat Tolong berikan saya jawaban untuk ini semua Apakah saya harus belajar menerima semua kekurangan pasangan saya Apakah saya terlalu berlebihan dengan apa yang ada di dalam hidup saya Dalam hal ini adalah keraguan terhadap pasangan saya Terima kasih atas jawabannya Jawaban saya Huang Kamu terlalu berlebihan Gini teman-teman Saya punya sebuah fakta yang mohon maaf nih kalau bikin kamu sakit hati ya Ini buat teman-teman semua Bukan cuman buat Huang Faktanya adalah begini Kalau hidup kamu dipenuhi dengan permasalahan yang hanya Didominasi oleh masalah percintaan mulu Itu pertanda kamu tidak punya kehidupan Sekali lagi Kalau masalah kamu cuma percintaan lagi Percintaan lagi Percintaan lagi Apalagi dalam hal ini kasusnya kayak Huang tadi teman-teman Yang sudah secara logika dia berlebihan itu pertanda kamu tidak punya kehidupan. Saran saya, lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia daripada bermain drama dalam percintaan. Kalau di email-email sebelumnya tadi itu memang benar-benar masalah ya. Ada suami tidak dihargai istri, ada yang tadi duda dengan calon pacarnya apa calon istrinya yaitu pacarnya tidak direstui dan sebagainya, itu masalah. Tapi kalau dalam kasus Huang ini Mohon maaf ini adalah sesuatu hal yang berlebihan Kamu udah tahu jawabannya, udah tahu dia salah Kenapa kamu masih bersama dia? Kamu udah tahu bahwa makanan yang ada di piring kamu itu basi Kenapa kamu makan, kan gitu ya? Perumpamannya ya Kamu udah tahu nih, itu air kotor, kenapa kamu minum? Padahal di sebelah kamu ada air bersih Lucu kan? Ya lucunya sama dengan kasus Huang ini Udah tahu ini salah, udah tahu melanggar hukum pagar kehidupan mengenai percintaan, ngapain dideketin? Itu namanya drama. Melakukan sesuatu hal yang udah tahu salah tapi tetap tetap dilakukan, tetap dibuat galau, itu namanya drama. Nah, sekarang buat kamu yang selama ini selalu mohon maaf ya Menyak-menyik masalah percintaan, saya mohon maaf sekali lagi. Coba Cari kehidupan yang bisa membuat kamu fokus ke hal lain selain percintaan yang salah Jangan ngurusin masalah percintaan terus Orang yang katanya cinta mati Itu juga bisa cerai Dan semua orang yang cerai Kalau kamu pikirin siapapun mereka Itu dulunya juga orang yang cinta mati loh Tapi akhirnya cerai juga kan? Jadi yang membuat kamu menjadi langgeng Itu bukan masalah cinta mati atau enggaknya Tapi kemauan kamu untuk melepaskan diri dari yang salah dan kemauan kamu juga Untuk bisa menghargai orang yang sudah terbukti benar ada di samping kamu Hargai diri kamu sendiri huang Agar kamu bisa mendapatkan pasangan yang benar Kalau sudah tahu salah, tinggalin Sama seperti kalau udah tahu di piring masakannya busuk, makanannya busuk Jangan dimakan, dibuang Masuk akal kan? Lucu ya teman-teman ya, ternyata banyak orang-orang yang sampai detik ini masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di mana mereka sendiri seperti saya bilang tadi, suka mengundang hal-hal yang bersifat buruk masuk dalam hidup mereka Karena pikirannya sendiri pun salah Nah seperti email yang berikutnya ini nih teman-teman Dari seseorang yang bernama Alfa Saputra Dia bertanya seperti ini Perkenalkan saya namanya Alfa Saputra Terima kasih atas video dan audio motivasinya yang mampu mengubah saya yang dulunya suka bermain drama dalam percintaan mas bro. Alhamdulillah sekarang menjadi lebih ikhlas di dalam menjalani hidup. Alhamdulillah. Saya sekarang duda mas. Wih duda lagi. Saya digugat cerai oleh istri saya. Karena saya tidak pernah menceritakan masa lalu saya kepadanya Wih, penting nih, keren, keren, keren Menceritakan masa lalu Nah, saya diceraikan oleh istri saya Karena saya tidak pernah menceritakan masa lalu saya kepada dia Mantan istri saya itu tahu masa lalu saya Dari mantan pacar saya Yang entah dari mana Tiba-tiba bisa nge-add BBM saya dan masuk ke Instagram mantan istri saya dulu sebelum kami bercerai Wah seru nih teman-teman ceritanya nih Ya, yeah. Nah tiba-tiba mantan pacar saya dulu membuka aib saya dan diceritakanlah aib saya di masa lalu kepada istri saya dulu Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk berubah dan tidak mengulanginya Tapi ternyata istri saya pada waktu itu tidak mau mendengarkannya oleh karena itu, menurut saya tidak penting untuk menceritakan masa lalu kepada istri saya Tapi teman saya bilang, itu hal yang penting untuk menceritakan masa lalu Sehingga pasangan kita tidak mendengar dari orang lain Nah pertanyaan saya adalah begini mas bro Sebenarnya penting gak sih kita menceritakan aib kita di masa lalu kepada pasangan kita Atau lebih baik kita mengubur aib kita di masa lalu Tanpa memberitahukan kepada pasangan kita Mana yang penting, ngasih tahu apa enggak? Pertanyaannya bagus Pertanyaan bagus dari seorang Alfa Saputra, seorang Duda yang diceraikan istri karena masa lalu Teman-teman, saya sebenarnya paling nggak suka ya sama orang-orang yang menilai orang dari masa lalunya Saya nggak suka, ya Nilai orang itu bukan dari masa lalunya, tapi dari masa kininya dong Kenapa? Karena masa lalu setiap orang bisa buruk, tapi masa depan bisa lebih baik Nah sayangnya di kebudayaan kita sebagai orang Indonesia, mohon maaf, kayaknya budaya kita sebagai orang Indonesia lebih suka mempermasalahkan masa lalu seseorang dibandingkan memberikan dia kesempatan untuk merubah masa depan Kalau dalam kasus kamu seorang duda yang bernama Alfa Saputra ini, saya berani bilang kamu tidak salah Kenapa? Karena kamu tidak melakukan apapun hal-hal yang merugikan istri kamu kan Tapi istri kamu termakan ucapan mantan pacar kamu Sehingga dia ilufil berat sama kamu sampai menceraikannya Nah sekarang pertanyaannya mas bro Kalau kita punya aib di masa lalu Cerita apa enggak sama pasangan? Jawabannya adalah tidak semua aib harus diceritakan Sekali lagi tidak semua aib harus diceritakan yang paling penting adalah kalau kamu ingin mengetahui masa depan seseorang lihat dari masa kininya sekali lagi kalau kamu ingin melihat masa depan seseorang lihat dari masa kininya bukan masa lalunya masa kininya ini yang akan bisa membuat kamu nanti jadi seperti apa dia sekarang baik gak orangnya mau dulunya dia perampok kalau dia tobat jadi orang baik masa lu mempermasalahkan dia karena dulu perampok? Iya kan, jangan hanya karena masa lalu orang terus kamu menghakimi, jangan, itu namanya bodoh Beneran, itu namanya bodoh Jadi kalau dalam kasus Alfa Saputra, Alfa kamu tidak salah, yang salah adalah mantan istri kamu, bagus-bagus dia pergi Karena percuma kamu punya istri kayak dia, dia akan menyulitkan kamu, tidak percaya kepada kamu padahal kamu adalah suaminya Nah terus mas bro, gimana kalau seandainya aib kita nanti disebarin sama orang lain? Sama mantan-mantan kita, contohnya itu mantannya si Alva, si Rick. Itu biadab itu mantan pacarnya si Alva. Ngerusak rumah tangga orang, nyeritain aib. Buat apa? Itu biadab itu. Iya kan, dia nggak pengen si Alva happy sama istrinya diobrak-abrik lah. Diceritain masa lalunya. Jadi kalau dalam kasus Alva ini teman-teman, yang salah justru bukan Alfanya yang salah istri siapa? Mantan istrinya yang sudah bercerai Yang tidak bisa terima masa lalunya tadi Dan mantan pacarnya yang ngebuka aib ke mantan istrinya Dua orang itu sama-sama salah berhak di penjara Di penjara akhirat maksudnya Tapi Alfa tidak salah Kecuali Alfa belum bertobat Tapi kalau Alfa sudah bertobat dan berjanji tidak mengulangi aib masa lalunya ya udah selesai perkara Orang itu selalu butuh kesempatan kedua teman-teman saya kalau nggak ada kesempatan kedua, saya juga nggak mungkin bikin pagar kehidupan Ya kan, kamu udah dengar belum video saya yang judulnya Antara Aku, Doa, dan Tuhan? Nah itu kan masa lalu saya tuh Kalau saya nggak ada masa lalu saya, saya nggak bisa jadi kayak sekarang Kalau saya tidak dapat kesempatan kedua, saya tidak bisa seperti sekarang Begitu juga dengan kamu, Alfa Kamu berhak punya kesempatan kedua Dan semua sahabat pagar kehidupan yang nasibnya sama seperti Alfa Kalian juga berhak punya kesempatan kedua jadi dalam hal ini Alfa, kamu tidak salah Kamu sudah benar Kalau misalnya kamu bertanya Gue lain kali harus menceritakan aib gue ke orang lain gak? Terutama pasangan Ceritakan tapi tidak usah semuanya Cukup kamu dan sang pencipta aja yang tahu Yang penting kamu sudah tobat Sebenar-benarnya tobat Itu aja ya? Jadi buat kamu Alfa Dan buat kamu yang senasib dengan Alfa Saran saya tidak usah mempermasalahkan orang dalam, yang dalam tanda kutip bodoh, yang mudah terprovokasi, bukan melihat fakta. Oke? Okay? Semangat move on ya, Alfa ya. Move on terus. Nah, nampaknya kita udah sejam lebih nih, teman-teman. Nggak -teman. kerasa ya? Udah sejam lebih ya. Kasusnya kita seru-seru nih di minggu ini. Gimana nih? Kita bacakan email lagi nggak nih? Bacakan nggak? Ayo! bacakan kan nih bacain ya oke kita baca dua email lagi deh supaya kamu nanti nggak ngantuk banyak diantara kamu mungkin yang udah sambil ngantuk-ngantuk kecep-kece matanya ya oke kita bacakan email berikutnya dari seseorang yang bernama Ira katanya terima kasih saya Ira saya ingin curhat bagaimana supaya tetap semangat menulis nah cuman masalahnya sudah dua novel saya ditolak penerbit Sementara saya sangat membutuhkan penerbit, Mas Bro. Kalau saya enggak pakai penerbit, saya enggak bisa marketing sehingga novel saya tidak laku. Saya jadi putus asa nih, Mas Bro. Gimana caranya saya bisa menjadi orang yang tetap semangat sementara saya banyak mengalami penolakan dari pihak penerbit. Nah, intinya gini teman-teman. Ada banyak di antara kamu semua yang mungkin punya pengalaman yang sama ya. Sudah menemukan sebuah passion kamu sudah menuruti sebuah pekerjaan yang kamu sukai, tapi entah kenapa celakanya selalu banyak penolakan. Siapa di antara kamu yang sekarang menjalani sebuah pekerjaan tapi terlalu banyak penolakan yang membuat kamu hampir putus asa? Siapa? Banyakkah di antara kamu yang seperti itu? Kalau banyak, saya ucapkan selamat ya. Selamat kenapa? Karena di dalam hidup kamu itu berarti ada tantangannya. Sebenarnya sepele, halangan itu jangan dijadikan sebagai cobaan, tapi jadikan sebagai tantangan teman-teman. Kamu ditolak penerbit nih, Ira. Ya udah, maju aja terus, nggak usah, nggak usah banyakkan cincong. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak cincong, kita tidak maju-maju, ujung-ujungnya kita menjadi orang yang kalah sama perasaan kecewa. Saya bilang begini buat teman-teman semua ya. Yang namanya hidup di dunia ini pasti ada yang namanya halangan. Apapun yang kamu kerjakan selalu ada halangannya. Cuman enggak semua orang sharing halangannya tuh apa. Jadi kelihatannya semua orang yang berhasil tuh kayaknya langsung berhasil gitu. Padahal enggak. Semua orang yang berhasil itu juga awal-awalnya pasti gagal dulu, mentok dulu. Ya, pasti itu. Enggak ada yang langsung lempeng berhasil enggak. Saya juga mempelajari bisnis terutama di sektor online itu lama loh. Naik turun, naik turun, menemukan patient saya di mana Udah ketemu ada halangan satu, halangan dua Cuman kan saya gak sharing ke kamu semua Karena kalau sharing pasti membosankan itu Intinya, setiap orang pasti mengalami penolakan Tapi jadikan itu semua sebagai tantangan Bukan halangan ya. Jadi kalau buat Ira dan buat yang lain Apapun yang kamu kerjakan Kalau kamu itu mencintai pekerjaan itu Ayo dong Buktikan kalau lu memang cinta dengan pekerjaan itu Dengan menjadikan halangan sebagai tantangan Bukan sebagai cobaan Ataupun sebagai beban Oke lanjut terus Oke email terakhir Ini juga email yang bagus nih Tapi dia tidak mau disebutkan namanya Kita pakai nama Toto aja ya Toto ini bercerita begini Kak, orang tuaku sudah bercerai Dan saya pun menjadi anak yang broken home bagaimana cara menghadapi broken home yang aku biasanya menjadi anak pendiam dan kurang terbuka sama orang lain, makasih kak gini teman-teman saya paling gak suka kalau orang menggunakan kata biasanya broken home biasanya pendiam biasanya kurang terbuka berarti kalau ada kata biasanya itu berarti kamu ngikutin orang lain doang kan intinya menjadi orang yang orang tuanya bercerai itu gak ada alasan buat kamu menjadi pendiam dan kurang terbuka loh Memang, orang tua bercerai itu menyakitkan Tapi jangan jadikan alasan dong Itu sebagai sesuatu hal yang membuat kamu jadi tidak bisa maju Karena apa? Kemajuan kamu itu jauh lebih berharga buat diri kamu dan orang lain Tidak semua orang yang orang tuanya bercerai itu gagal loh Karena bisa jadi, itulah yang sebenarnya membuat kamu jadi dewasa jadi buat kamu yang orang tuanya bercerai Kalau kamu merasa dengan bercerahnya orang tua kamu Kamu jadi berhak, jadi orang anak bandel Jadi anak yang mungkin brutal Saya doakan Kamu semoga keterima film drama Karena memang kamu bermain drama ya. Jadi buat kamu anak-anak broken home ay dong, jangan putus semangat Gak ada hubungannya broken home sama anak bandel Yang ada hubungannya adalah Drama di pikiran kamu dihapus dulu tidak ada sangkut pautnya Anak orang tua bercerai Dengan pendiam dan tidak terbuka Tidak ada hubungannya Itu hanya imajinasi Kamu belaka ya? Saya pun juga orang tuanya bercerai Tapi lihat apa yang saya bisa bagikan ke kamu Apakah ini pertanda Bahwa saya adalah anak yang gagal? Tidak kan? Kalau saya bisa, kamu juga bisa Dan kalau saya bisa, kalian semua pun Pasti bisa menjadi orang Yang lebih berguna bagi orang lain, oke? Okay? Oke okay, teman-teman, Nampaknya kita sudah satu jam lebih ya, Sudah banyak materi yang sudah kita bagikan di hari ini, Sudah banyak materi yang sudah saya bacakan di hari ini, Gimana? Apakah curhat teman-teman kamu tadi di depan sudah bisa menginspirasi kamu? Nah sekali lagi, Kalau memang sudah bisa, Bagikan video ini kepada orang-orang di sosial media kamu, Dengan tujuan supaya mereka bisa terus terinspirasi, Sama seperti halnya kamu, ya? Lakukan apa yang saya katakan di video ini dan petik setiap hikmah dari permasalahan orang-orang yang ada di kisah video ini ya. Jadikan hidup kamu sebagai berkah, karena berkah bagi kamu, berkah bagi orang lain adalah bahan bakar sejati untuk mencapai kebahagiaan bukan hanya di dunia ini, tapi juga di kehidupan setelah kamu pergi dari dunia ini. Tetap semangat teman-teman. Masih ada saya Aryan Surya Sahabat pagar kehidupan yang selalu ada di telinga kamu dan di depan mata kamu. Silakan lihat layar kamu. Di situ ada banyak video yang mungkin membantu kamu. Klik salah satu video itu ya dan lihat perubahan besar dalam hidup kamu. Masih ada saya Aryan Surya. Tetap keep spirit, keep sharing and keep loving. Bye bye.